dan awad yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah kunjungan Irena Center dan Indonesian komersal joki melalui berbagai media di seluruh Indonesia dalam acara membangun peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia Assalamualaikum ورحمت اللهی وبارک علیه. اللهم صلی وسلیم مبارک علی سیدنا محمد و علی آلی. الله، orang kemarinan kita bacain sama orang yang punya penyakit kanker kita bacain sama orang punya penyakit kanker mana diangkat sama santri saya percaya, sih bilang sama Allah ya Allah kalau baca ismullahi kan 70.000 ribu malaikat akan Allah kuasakan sekarang saya sama santri-santri saya membaca ayat ini kirimin dah, kalau 70.000 ribu dikali 100 santri itu kan 7 juta 7 juta malaikat mengoperasi penyakit kankernya Allah angkat kanker lobo bu, itu udah kanker stadium berapa? tepat anak kecil lima tahun kena leukemia kanker darah dan per hari ini kesehatannya di atas normal. Kulilallahu ma aja kalau dibaca betul-betul maknanya apa tahu apalagi yang satu ini. Ini ayat ini dahsyat saya ngerasain betul. Kita bacanya sambil paham oh ini begini begini. Saya sengaja tuh ngebacain filosofinya supaya kita paham. Ibu Bapak Allah, kekuatan wirid itu emang bisa kita kendalikan. Surah al ayat terakhir. Jadi, wirid itu bisa dikendalikan? Ketika saya tahu saya sedang diincar sama seseorang, saya bilang, "Ya Rabb, saya baca nih 70.000 malaikat-Mu nih. Tolong kirimin, jangan ke Ke sono aja langsung." Oh, itu luar biasa. Biar ini 70.000 malaikat yang gua baca. Bawa wirid bisa kita kendalikan. Karena memang ayatnya begitu, Itu kayak angin Bisa kita mau. kalau kita orang-orang tua zaman dulu kan bilang, tolong jarak aja deh." Itu ada benernya itu. Waktu itu kami ada acara pengajian malam Sabtu ya, ada konser musik. Wih, itu suaranya, Masya Allah sangat mengganggu. Bunjang ganjrengnya mengganggu. Terus saya ajak salah satu dari yang hadir nih, ada orangnya di sini, saya ajak ke depan. Percaya nggak kalau kita berdoa dengan sepenuh hati kita minta hujan lokal terjadi? Dia ketawa, nggak tahu ngetawein gua apa gimana, nggak ngerti. Tapi baru ngomong nih, belum ucap. Baru ngomong belum ucap. Itu hujannya emang sesaat do tuh, belum kencang tuh masih angin. Saya yang ngomong juga kaget juga. Ih, beneran ya. Walaupun cuma ngomong itu. Tapi insya Allah saya sering lah. Bukan takabur. Ini mengajarkan kepada saudara. Saudara bisa mengendalikan. Insya Allah. Tapi jangan yang bikin orang lain jadi rugi. Kayak tadi hujan. Orang kan suka ngomong gini. Biarin ya Allah turunin dah hujan. Kalau ente doanya doanya yang general kayak gitu. Bisa ijin Allah nggak kabulin. Lah kalau gue kan doanya hujan lokal. Situanya yang hujan loh. Jangan semua. Tapi hey, Masya Allah. Bapak Ibu bernama Allah. Kita salawat kita baca. Balik nih orang Aji. Dari Maghrib sampai Isya. Wah itu suara kayak apa tau. Namanya pagelaran musik kan. Emang orang kacau dah. Terus abis Isya saya ngelihat teman-teman nutup jendela semua. Saya tanya itu. Ngapain jendela ditutup? Biar suaranya nggak masuk Ustadz. Ya lo gimana sih? Orang lain yang seneng kita kepanasan. Bener nggak? Orang lain yang seneng kita kepanasan. Lah ngapain? Buka. Kita berdoa bareng-bareng dah. Masya Allah ajaib tuh, Ibu. Saya berdiri di depan lapangan. sambil turun tangga saya bilang kalau engkau memang yang mengendalikan hujan memang engkau yang mengendalikan suara tinggal pilih dah ya Allah dua yang saya minta kalau emang kagak diturunin hujan suaranya jangan sampai ada itu Allah sapu sekali hujan kan Furs, gede sekali hujan. habis itu senyap suara tidak ada hujannya pun tidak ada lu saya minta jamaah semua diam dan kemudian sama-sama mendengar saya bilang eh hey, hey, eh dengerin masih ada nggak suara musiknya ajaib pak terus kita bilang kan Saya minta sama Allah sampai jam 9 saja Jadi senyawa waktu sama Allah jam 9 Betul, betul. Ini, itu Itu jangan egois juga Barangkali orang pengen senang-senang Kalau kita jagain orang nggak senang kan Kita kasihan juga Barangkali kita Itu hiburan buat orang-orang yang memang ini tidak punya hiburan Kalau kita kan tiap hari dengerin CD Dengerin musik dengerin apa. Orang lain barangkali tidak Ya kita bilang Sampai jam 9 aja deh Nanti kalau jam 9 silahkan terusin lagi Alhamdulillah Ibu, Itu memang Allah mau mendengar Terus kita sekarang belajar apa? Kita belajar nerusin salat kita tadi. Ya. Kita kan salat tadi belajar tentang bagaimana mengistimewakan Allah. Bagaimana kita membuat Allah menjadi zat satu-satunya yang kita takutin. Yang kita mau omongin ini Bapak Ibu sederhana. Yang kita omongin tentang salat tepat waktu. Tentang salat di awal waktu. Saya menyadari saya pun masih gagal jadi manusia. Khususnya ketika saya berhadapan dengan panggilan Allah yang kadang-kadang kita tidak kuasa. kita punya urusan membuat kita tidak mampu salat tepat waktu. Tapi sesungguhnya itulah kelemahan kita. Kalau kita tidak mampu mengendalikan pekerjaan, berarti kita masih jadi budaknya pekerjaan. Kalau kita masih belum bisa mengendalikan waktu, berarti kita masih menjadi budaknya waktu. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah kalau punya anak yang saat ini lulus SD, jangan ragu-ragu masukin ke pesantren-pesantren yang model kayak Darul Quran. Pesantren yang tidak mengutamakan yang lain kecuali salat. Ilmu termahal buat anak kita itu bukan matematika, bukan bahasa Inggris, bukan komputer, itu mah pengikut saja. Tapi ilmu termahal buat anak-anak kita bagaimana dia bisa ngomong gini, "Pak, udah azan. Ayo kita ke salat." Itu yang harus kita cari. Bagaimana anak kita kemudian berdoa dengan bahasanya ketika ibu dikompres, ibu bapa dikompres. Lalu anak kita dengan bahasanya ngomong begini, "Mama, izin ya, mau ambil wudu. Kenapa, kak? Kan belum waktunya salat." Kakak mau doain Mama biar Mama sembuh. Wah itu tuh yang harus kita cari. Kemudian diambil wudhu, diambil Quran dengan bahasa cadelnya, itu misalkan. Dia bacain Fatihah. Ya Allah engkau kan yang maha menyembuhkan, Nabi dan Engkau menyembuhkan Mama saya dengan bacaan Fatihah saya Al Fatihah. Bila Musthatorul Lo dengan gayanya yang khas, bukan bacaan saya tapi bacaan anak, dia baca baca Fatih itu. Alhamdulillahirabbilalam yeah, itu poin yang harus dicari. Nah, program daura yang paling utama setengah tahun terakhir ini, khususnya di bulan-bulan terakhir ini adalah bagaimana santri-santri kita itu peduli terhadap Allah. Ketika Allah memanggil, dia udah dalam keadaan siap. Tapi itulah kita. Allah kan turun. Allah bukan cuman permisi, emang Allah bilang aku akan datang. Aku akan datang, siaplah menyambut diriku. Kapan? Di pertengahan malam, di 2/3 malam. Di sepertiga malam, ayo kita nggak hidup. Allah lo yang datang. Ini bukan cuman Pak Joko nih. Bukan cuman Kasat, bukan cuman Kasal, bukan cuman Kasal. Bukan cuman Panglima. Bukan cuman Presiden. Tapi Allah yang turun. Tanpa sadar kita sering memberi Allah perintah. Oh maksudnya kita sering berdoa sama Allah agak maksa kali. Jadi seolah-olah kita memerintah Allah. Padahal tidak ada itu Allah merasa dipaksa. Tidak ada itu Allah merasa diperintah kalau wujudnya adalah doa. Karena doa itu disebutnya kepatuhan. Allah nyuruh kan? Wa idza sa'alaka aybaadi 'anni fa inni qarib. Ujibud da'watad Allah nyuruh bagaimana mungkin Allah nyuruh kita melakukan lalu kita dibilang anti kontraproduktif kontrapersepsi nggak ada kalau kita doa bukan perintah permintaan semakin yakin makin demen Allah makin banyak makin teman Allah semakin kita ngonci dengan bahasa engkau akan mengabulkan ya Allah uh Allah makin senang jadi apa dong ternyata saya kaget sederhana sekali omongannya Perintahnya perintah tunggu kan hubungannya kita sama salat nih itu enggak ama azan dan kebetulan bulan-bulan terakhir ini saya lagi strike bener bukan cuma ama anak murid tapi sama para guru saya bilang siap-siap kita akan kedatangan seribu santri baru tahun ini pak bapak ibu rugi kalau tidak nyokolain anak di darul Qur'an saya bilang rugi bapak ibu punya anak nih TK playgroup bapak ibu lulusin anak SD pengen cari SMP di sini punya duit bayar nggak punya duit bilang Punya duit kita pakai duit sendiri, enggak punya duit ayo ada PPPK. Bismillah kita tangguh ramai-ramai. Ibu punya anak lulus SMP, pengen SMA. Udah jangan cari-cari, di sini dah luar biasa di sini. Insyaallah, yang paling luar biasa yang saya lagi pengin giatin ibadah wajibnya ama ibadah sunnah. Enggak perlu itu anak pinter gua bilang. Yang penting itu anak begitu Allah manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar ditakut kalau telat, cuk, cuk, cuk, cuk, lari. Saya kemarin punya teman marinir kita suruh dia bikin anak-anak menjadi disiplin kita hitung dari asrama sampai ke kelas berapa detik dari kelas sampai ke masjid berapa detik kita latih santri-santri supaya lebih hebat lagi disiplinnya penting itu karena percuma pak dia jadi pejabat percuma dia jadi orang kaya ketika Allah memanggil tunggu ya saya lagi terima tamu itu maksudnya perintah tunggu tuh itu tunggu ya saya lagi terima telepon mekanik banknya lagi betulin motor Allah manggil Allahu Akbar Allahu akbar. Tunggu ya, Tanggung nih saya lagi ngabenerin mobil. Ibu dagang di pasar, link lagi layanin orang, Allah manggil, "Hayya al Tunggu ya. Saya lagi dagang lagi banyak pelanggan, Tanggung nih. Tunggu ya, itu betul, -betul perintah tuh. Saya baru sadar itu. Iya Menarik juga nih dibahas. Tanpa sadar kita apalamaan apa jam 2.30 kan Allah kan iya, maaf ya dalam tanda petik kayak kita, kan, kita jadi mikir kan kita ngangkat si fulan kita punya salah satu perusahaan terus kita panggil enggak dateng apa yang terjadi coba bukan main coba deto, kita punya anak anak kita kita panggil kakak papa Meng, apa kakak lagi sibuk Hi, kakak Kok bisa ngomong kayak gitu? Papa, kalau manggil sekali aja. Kakak juga denger. Tapi kakak lagi sibuk. Paham gak? Uh. <laughs> Bukan lain. Eh sadar gak sadar, kita begitu loh pak. Ama Allah gitu-gitu. Apakah saya sebagai pemimpin pesantren ini, memperlakukan itu lalu tidak melakukan? Bismillah, hayo. Maka saya bilang, jangan gua sendirian dong. Hayo, nama-nama. Memang berasa, berasa. Betul. mengutamakan Allah tuh luar biasa. Coba ya kalau kita jadi majikan, eh, sopir kita nih. Saya punya sopir Sariman. Saya panggil nih Sariman. Sariman siapa? Udah di samping. Udah di samping. Kira-kira gimana tuh saya sebagai majikan? Allah manggil nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita udah jawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah, udah ada. Anya salat udah ada di situ. Kira-kira Allah senang enggak tuh? Kita bukan menunggu dunia, tapi yang kita tunggu rajanya dunia. Kita bukan menyambut bos kita, ada urusan. Bos kita kalau telat di belakang dia. dia bos kita lalu dia harus ada di depan imam? Ada lagi Belakang. ya alal fala udah datang coba saya panggil hariman kita cari ke kolong meja juga ada enggak mobilnya pun enggak ada kita telepon nih nomor yang ada 7 sedang digede wah nomor 1 udah saya pasti cabut handphone dulu lu kasih handphone gua panggil lo enggak Pas saya nih marah nih Merohim. Marah Majamil, marah Mahindi. Orang lain lu boleh silentin, gua lu jangan silentin juga dong. Kan handphone ada fasilitasnya sekarang yang mengenal, menautodetect siapa siapanya Odo, ada spesial ringtone itu kan. Orang lain lu boleh silentin, gua jangan dong. 24 hours lo harus buat gua. Oh iya, Pak, saya komandan di sini. Marah betul saya. Saya hubungin satu-satu, nggak -satu. ada yang jawab. Bukan masalah ini. yang terjadi apa ya gua kumpulin, ini loh, kumpul. bagaimana ceritanya nih, handphone kita kasih malah nggak aktif. kita kan buat umat, oh kalau kita buat umat handphone, kalau gua sih mau wajar dah, kita bukan operator. kalau bapak ibu nelfon saya nggak diangkat, ya tolong maklumi. tapi kira-kira filosofi kayak gitu, nggak ada permakluman kan di urusan hierarki gitu, mana ada permakluman. yang ada konsekuensi kalau kita emang prajurit, emang layaknya kita sama panglima itu. luar biasa kalau emang kita yang masih jadi buruh ama majikan ya wayahnya kalau emang kita masih jadi karyawan ya ama pimpinan wayahnya itu bayangin kita hambanya Allah ama Allah dia siapa alhamdulillahih Rabbil alamin dia itu Allah yang punya alam ini maka program disetel saya kan celaka nih bu pak alhamdulillah di balik karunia Allah Allah bikin saya punya prajurit-prajurit di pesantren bekerja. Di tempatnya masing-masing. Tapi ada satu yang dilupakan. Yaitu markas besar yang namanya masjid. Ini rupanya nggak ada yang ngopenin. Kira-kira nih setengah tahun yang lalu kejadiannya. Saya juga merasa berdosa. Saya subuhan bersama aja. Di bulan puasa kemarin itu cuma satu hari. Dan kemarin saya tidak bisa terawaih berjamaah di sini. Karena saya kelilit terus. Lalu kemudian saya ngerem. 2007 tuh saya ngerem G5, 4, 3, 2, 1 Nah di gigi 3 Saya bisa main-main ke pesantren Begitu saya main ke pesantren Azan, anak-anak pada jalan Jalannya begini Ini jalannya, azannya udah Udah deket Ajannya nih Ayolalfala. Udah deket Jalannya kayak begitu Wah saya marah betul Mana bisa Ilmu itu harus mengantarkan kita kepada Allah. Kalau ilmu tidak bisa mengantarkan kita kepada Allah. Bukan ilmu namanya. Rubah peraturan. Rubah peraturan. Salah satu kendala kita tidak bisa selalu tepat waktu. Ustaz. Karena pembelajaran masih berlangsung. Iya lu kat toh, Lu delet toh. Kedua milik nama diknas ngomong. Maaf pak. Kurikulum bapak ini membuat anak saya jadi susah. Soal -soal. Kalau perlu nggak usah kita keluarin ijazah. Kalau perlu. Dan kita tes. 10 tahun yang akan datang siapa yang lebih sukses. anak kita yang tidak berijazah tapi setiap salat cek ketika orang tuanya memanggil, baik. ketika kamu orang tuanya sakit dia tangan berdoa ketika dia punya rezeki dia berbagi kita tes sama anak yang dapat ijasa dan tinggi kita tes siapa yang banyak duitnya siapa yang lebih ashhabul jannati humul mereka itulah yang akan lebih menang tapi itulah kita kita akan takut makanya bahasa quran apa coba di surah taubah ayat 24 to the integral CJ's management, Indonesia's first of commercial jockey, educations, associations, and management. Nomor satu, sibuk tiada henti. Nomor 2 kita jadi orang yang kurang tiada cukup. Sibuk tiada henti, Kemudian yang kedua kurang tiada. cukup. Mestinya kan udah di levelan bangsa 5 jutaan apa? Tenang, aja sih, udah tenang gitu. santai aja pak kalau memang dengan kita buka 10 jam cukup ngapain kita buka 24 hours kalau dengan kita buka 3 jam udah cukup ngapain kita nih kalau sama orang modern salah saya ngomong nih jangan begitu Stan. time is money begitu kita udah kejar-kejaran sama dunia saatnya dunia kita genggam ih, hilang dunia kemalingan, perampokan, sakit anak kita yang kena narkoba anak kena narkoba pak nangis kita Pak, kita sibuk dia dah henti gara-gara kita kurang dia dah cukup. Anak kita kena narkoba, siapa yang nangis? Nomor 1 yang paling nangis kita jadi ayah. Kita mulai dia salah-salahan sama istri kita. Kalau anak kita yang perempuan nih begitu beranjak di 14 tahun, 16 tahun, 17 tahun hamil. Hmm. Nomor 1 yang paling nangis tuh kita. Kalau bisa ini dunia di -rewind. dibalikin. Sok kita pengajagain anak kita. So, so, so. Gak bisa, telat. Sibuk dia Para modern mengatakan time is money. Bagi kita betul memang time is money, tapi time is for Allah. Waktu itu bukan untuk uang, tapi waktu itu untuk Allah. Yang ketiga, hadiah dari Allah setelah sibuk tiada henti, kurang tiada cukup. Yang ketiganya ini rugi tiada untung. Ini mesti jadi perhatian bener nih. Allah bikin bisnis kita memang kayaknya bergeraknya semut gitu. Smooth pelan itu. Yang lain kena kerjanya luar biasa babut babut babut dia naiknya pertumbuhannya 10 kali lipat, kali. Tapi kita dengar, "Pak, udah tahu belum si Anu cerewet?" Ya Allah, cerewet. Tapi kita nambah lagi. <tipun> <tipun> Orang lain cerewet lagi nambah, kok mainnya kan? <tipun> pa, si Anu cerewet. Eh, Masya Allah Alhamdulillah ya Pak ya. Kita sih punya mobil emang cuma kijang tua yang buat ke pasar. Iya benar, yang buat jalan-jalan ini Honda terbaru. <laughs> kita hidup biasa-biasa aja Pak, tapi alhamdulillah. Pagi kita masih lihat anak, kita masih melihat ibu. You just smell bukan main betul gak? coba situ pejemin mata situ bayangin anak situ pada mandi dengan sampo merek dalau quran <tuk> <tuk> deki sampo insyaallah dijamin pada gatel <tuk> kita cium wanginya menusuk hati kita aduh anak papa yang paling cantik paling manis begini dong kalau jadi anak papa yang cantik yang seger ibu itu seminggu nggak hilang kebaunya coba kita begitu kita bangun pagi iya nggak? ah? masih kita nerima kopi dari istri kita waduh indah banget begitu anak-anak jalan kita lihat istri kita ini udah mandi rambutnya basah nggak jadi kita ke kantor ya masuk lagi <lipun <lipun creating another child <lipun <lipun <yang lain. lipun> bikin anak yang lain masya allah ibu ibu kalau kita perhatiin allah allah perhati kita tanya coba suami ibu tanya dari bapak Sepanjang 2007, 1427 14 Hijri 1428 Hijriyah, sekarang udah 1429. Berapa kali kita ngajarin Yasin, ngajarin baca Quran, alip-alipan anak kita? Kak, kakak udah sampai mana ngajinya? Udah jauh pak? Udah ikut tiga? Masuk sih? Coba papa pendengar. Bentar ya pak? Anak bangga pak dikituin pak? Seneng, merasa ada apa sih perhatian dari kita? Terus anak kita yang megang di Quran, coba baca. Aun Jubila, kak, bukan Aunju. آونز آونز بیلا کا کا بکان آونز لات لات لات لات مولپاپانی آونز آونز از آنکه تی بچه آپ سعی نگلایتن کیت ا آونز بیلا همینش اوبنری kanindah hidup begitu ya saya pernah netes pa ayar mata ngajar di wali songo di gunung agung ada satu puisi Pak puisi berbentuk doa rintihan seorang ayah yang dia kangan ngegendong anaknya dipundak untuk dia bawa ke masjid saya merinding bacanya itu dia bacain tu dari atas kurang lebih itu kalimatnya begini betapa indahnya fajar buat orang-orang yang bisa melihat fajar betapa indahnya warna langitnya yang memerah terus bbaik terakhir betapa indahnya saya membayangkan saya memegang tangan anak saya yang berdiri di sisi kanan saya dan memegang tangan kirinya istri saya yang berjalan di sisi kiri saya menuju masjid menyambut panggilanmu ya Allah terus dia bacain lagi terus sampai terakhir tetap indahnya kalau saya Ya Allah engkau izinkan bisa menggendong anak saya di atas saya punya pundak di atas saya punya bau untuk kemudian sama-sama menujung kau ya Allah. Ujung itu ada tulisan dari seorang ayah yang rindu memiliki anak. arti Sekarang kita yang punya anak bagaimana coba? Jangan-jangan kita malah marah, anak kita berantek ya. Di sekolah di situ malah papa nih di udah-udah buat salat mulu nih. Jangan-jangan kita malah kesel di. Kesehatan anak Coba sekarang 2008 1429 Hijriah, program utama kita kemarin kita sedekah ya. 2006 2007 sedekah 2008 nih coba nah, salat tepat waktu. Jadilah orang yang malu gitu. Jadilah orang yang malu, Allah udah kasih banyak hal buat kita. Tapi kemudian kita tidak mampu mengatasi uang. Maren pelajaran buat saya. Pelajaran. Ini di saat kita memang lagi berusaha. Belajar. Saya bilang. Saya bukan orang yang patut dijadikan contoh. Masih juga belang belom Tapi Alhamdulillah. Tahadus bin Mas Saya sudah mulai menjadi orang yang gelisah. Kalau tidak tepat waktu. Minimal itu nah Jangan sampai kita loss gitu. Ya aja salat. Udah jam 2. Bukan. Ini baru jam 2 ini. Jangan sampai kita ngomong begitu. Tenang aja apa. Baru ke jam 5. Subuh kita bangun. siangan nggak ada rasa dosanya kemarin pelajaran tuh saya janjian sama dokter, nganterin sini saya di dokter bilang, saya cuma ada sampai jam 4 saya ngitung nih, Waduh saya pikir, wah tadi kenapa saya khutbah di CR ya kalau saya khutbah di rumah kan pasti bisa keburu, tapi saya tapi eh, kan tidak ada yang berkehendak kecuali Allah, ya adalah keburu, tapi ada konsekuensi logis nih kalau saya jalan jam 2 ke Gandaria ini bisa tepat waktu, bisa tidak Program kita kan program pengen ngebenerin salat tepat waktu. ya kan? Program pengen ngebenerin. Harus saya mencari masjid. Ini faktor niat nih. Harus mencari masjid. Jadi kalau kita dulu janjian, oke kita janjian jam 4, kita akan ngitung lewat jalan mana yang di situ ada masjid enak, kita mampir. Dulu kan kita nggak ngitung nih. Sekarang masukin di hitungan sebab di jam itu, di jam 3 lewat 10 kalau emang sekarang kan ashar jam 3 lewat 20. Jam 3 laut 10 kita udah ambil ancang-ancang masjid mana gitu yang bakalan mampirin Pak ini faktor niat hingga kemudian datang waktu maghrib, dia terusin ke Isya baru dia pulang indah apa yang terjadi 7 hari Allah pindahin kerjanya. mikir dia Wah begini ya ada lagi yang cerita ketika dia itu salat benar, benar dia tepatin dia punya waktu itu kejadian, -kejadian unbelievable terjadi dia sama orang Gak ketemu Pak dia pikir udah udah bangsa ilmu dia salat nih saat di barisan salat. kan orang kalau konsen kan enggak kenal siapa kanan kiri, Pak. Kalau orang konsen enggak tahu siapa kanan kiri sampai kemudian salaman. Begitu salam, salam kan kita biasa salaman tuh, di sini. kan di sini Coba, Pak. Kita dijamu proyek di, di rumah. <laughs> Itu Allah tuh. Dia dijamu di proyek di rumahnya. Padahal dia, anggap, dia oh, udah gak bakal ketemu. Ada anak moda, dia janjian, jam 11, di Yisman, Nusantara. Malamnya neneknya ngomong, bangun malam supaya Allah bikin urusan jadi enteng. Temuin Allah dulu sebelum temuin orang. Dia temuin Allah, lupainnya anak baru baru sholat malam. Jadi habis subuh dia tidur lagi ngantuk. Telat pak, telat datangnya. Dia naik 78 bukannya turun di Sudirman, malah turun di Arion. Kaget dia bukan kepala, begitu bangun melek di Arion. Waduh jamnya 11 pak, jamnya juga jam 11. Cawar. Bisa kayak gitu tuh. Masih ada waktu tapi udah udah keringetan Sudah udah di Orion Dia pikir wah telat Dia udah mau pulang Pulang kan naik mobil yang sama toh. Dia nyebrang ke depannya Dia nyebrang ke depannya naik bus lagi pak Sampai di daerah-daerah Cepaka Putihan Kalau tidak salah dia cerita itu Naik seorang bapak Lama-lama ngingser, ngingser ngingser ngingser ngingser ke tengah Dikasih duduk sama dia Pak silahkan duduk Oh jangan adik aja duduk Gak apa-apa bapak aja Duduklah dia nih Dengan dasis Taruh turun satu kancing Udah aut-autan Ditegor mau kemana pak mau ke Sudirman, di mana Sudirman ya, di Nusantara Oh saya juga mau ke situ Pak. ngapain ada ke situ? Ada panggilan kerja Pak. tapi ini saya telat Pak. nggak sari sarinya saya sholat malam semalam salat malam akhirnya ngantuk. saya jalan habis subuh. saya ketiduran sampai di Aryon Oh panggilan kerja di lantai berapa? lantainya sih nggak paham Pak. nanti baru sampai sana baru saya mau tanya kantor di sebelah. Hari. nggak tahu si anak ini. penginterviewnya itu dia. bener Pak itu kejadian, masya Allah itu. Pokoknya kalau kita datang ke Allah, Allah cariin buat kita. Oleh pantasin. Tapi kalau kita nggak datang ke Allah, Allah bikin kita jadi jauh. Ceritalah kemudian si bapak ini kenapa dia bisa sampai naik bus. Mobilnya itu, bannya betus. Sederhana kan Allah bikin betus bannya. Lah kunci mobilnya kemarin sore dibersihin. Bersihnya sebersih-bersihnya. Itu kunci mobil gak dinaikin ke atas. Hari itu dia nungguin taksi gak ada yang lewat. Nungguin bajai di daerah itu mudah udah ada bajai. Naik bus. nggak gimana ceritanya mau naik bus ya udah dek nanti saya anterin ruangan ini dia begitu turun subhanallah ratusan orang pas sudah nungguin ratusan orang nunggu tapi karena cantelan kita Allah yang maha memiliki ratusan orang ini begitu turun di bus suratnya mana suratnya surat panggilan interview mana itu ada tulisan tuh sebut leh bambang santoso gitu ya apa katanya orang ini gua ini gua <laughs> ini saya nih yang tanda tangan uh bingung dia oh Bapak, maaf pak. ngapapa yuk langsung ke ruangan saya tapi kan saya telat ya kan telat juga saya gua telat gitu, begitu ngelewatin yang ratusan orang pada interview anak muda ini ngomong lo gak tahajud lo lo gak tahajud lo gua tahajud nih lempeng <laughs> barokallahu ibu bapak sambil bercanda saya mengajak bapak ibu untuk bicara hal yang serius ini hal yang serius lo serius jabatan kita udah dunia kita udah allah nggak kita udah eh uh. Kegagalan saya membayar hutang Insya Allah karena saya mikirin hutang itu Semakin saya pikirin habis saya punya badan Sekarang agamuk, uh, gak gemuk kan mikir hutang lagi Kegagalan bapak ibu nyari jodoh Buat anak Karena bapak ibu nyuruhin anak nyari jodoh Coba kalau bapak ibu Bangunin dia Yuk kita ke pabriknya jodoh yuk kita jalan-jalan yuk mau di mana kayak adanya entar mau Australia semalam ada yang bilang yang lapor perempuan dia tapi malah dioper ke negeri mah اصلا. Allah pendidikan beasiswa luar negeri terus dia saya kan mintanya jodoh barangkali Allah sedang jodohnya Australia kita untuk diatur sama Allah maka Allah akan mengatur terbaik kenapa kita penyakit anak kita penyakit kita Karena kita mencari kesembuhan, tapi kalau kita mencari Allah maka Allah akan menyembuhkan kita. Bawa terus urusan-urusan dunia kita taruh di sejadah Set. bawa lagi taruh di sejada. Kurang sholat malam, tambahin doa. Kurang doa, kau jaga. Kurang doa, dia betul tambahin hajat, tambahin tobat tambahin macam-macam. Masih yes, ya sih Allah nggak dengar. Kita ketuk terus pintunya, kita ketuk. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Allah, ya Rasulullah. I'm coming Saya datang. Kajitna. Masai ya sih, yang enggak datang ke Allah الله bagi. Yang enggak datang ke Allah, Allah bagi. Coba kenapa sih yang pada punya toko? Pem hancur. Ingat-ingat aja salatnya bagaimana. Ah, saya so mah salat ente emang salat, salat boleh sendirian. Yang lain juga musik kita ajang. Konselingan nomor inilah yang kita bawa buat pulang kita subuh udah tepat waktu kita usahakan zuhur. belajar saya bilang saya juga masih belajar Allah, masih belajar tapi jangan sampai enggak diusahakan sama sekali jangan sampai ada hati yang tidak gelisah ketika kita tidak bisa lebih baik kita mengatur mas kita makan malam jam 19 ya wah jangan jam 19 pak jam 20 aja saya kalau jam 20 nggak bisa ya gak apa-apa pak nanti cari yang waktu bapak bisa aja bingung kan dia orang lain nyari saya loh saya udah ngasih waktu buat anda loh jam 19, 19, 19 yang kita omongin M. M M, M, Mamang M, Miliar saya besok sudah ke Abu Dhabi besok apa-apa pak saya menemukan orang lebih penting saya ada saya ada mau ketemu yang lebih penting daripada bapak sampai Allah pak Uf, wow, sadis. Wah, wow, gitu ya. Iya saya gua udah lama nggak salat nih. <tik> <tik> saya tajuk pak pernah topin taksi. Sang 12. Taksiman dari Jamaah Tablig punya kelihatannya. Kan kita suka ngeledekin Jamaah Tablig ya. Tapi subhanallah karena kita harus belajar dari mereka. Jenggot. Jenggotnya Mas itu. Begitu dia stop, taksinya apa dia bilang? Mau ke mana, Pak? Mau ke sana. Baik Pak, tapi Pak jam 12 bentar lagi aja nih. Nanti mampir dulu ya. Kita yang jadi penumpangnya mikir kan, apa iya gitu kita bilang, kalau itu nggak, saya mau nyari yang nggak salat nggak kan? Malah kita naik, malah kita tambahin kan? Semua iya Pak naik. Begitu ngeleat masjid mampir, dia nanya lagi, mau ikut turun nggak Pak? <laughs> Untung gue belum jadi Ustad. Kalau jadi Ustad, gue lo nengok liatin muka gue nih. dan jadilah orang yang khasyian orang, orang yang memang takut pada Allah. Insyaallah ya, kita belajar, kita siapin kertas, chart. waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu. Subuh, Zuhur, asar, magrib, subuh. Begitu masuk telat, kita kasih keterangan MT, masih telat. Masuk lagi asar, telat lagi TL, telat lagi. Terus nanti kita bisa ngitung, oh ya Allah masih belum berhasil. Ngapain? namanya ini gue belajar, tak lagi, tak lagi sampai kemudian kita berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala siddina Muhammad wa ala ahlis siddina muhammad. Ya Allah, Rabbi jahlna mukimina salat. Jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat. مهمین دوری یادینا و دیر آنکترونان کامی ربنا واتا کوبال دعاء یا الله والی والی دینا یا الله یا طهان کامی امپنیلا کامی امپنیل اوران توآ الله Ya Allah, ya Rabbana, jadikan 2008 ini ya Allah. Jadikan tahun baru ini ya Allah. 1429 menjadi tahun kami memperbaiki salat kami. Allah kami mau ya Allah. Kami mau menyambut Engkau ya Allah. Menyambut Yang Maha aku, menyambut Yang maha kuasa. Menyambut Yang sudah memberikan kami dan anak-anak kami rezeki. Tidak lagi kami biarkan kau menunggu kami, tapi kami yang menunggu Engkau ya Allah. Jadikan kami bisa mengajak istri kami. ibu, jamaah yang hadir yang perempuan bisa mengajak suami ibu. Kita bisa mengajak anak-anak kita semua lebih mengenal Allah lagi ketimbang tahun -tahun kemarin. Ya Allah izinkan hambamu ini mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Jangan Kau hijab, jangan Kau tutup pintu ya Allah ya Rabbana, وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan ahwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala demikianlah kunjungan kami dalam acara membangun peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia syukur alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua Semoga ilmu milik Allah dapat membentengi aqidah kaum Muslim dari berbagai upaya penyesatan. MPI DSRI ini merupakan komunikasi dan jabat erat diantara kami, Irena Center, Indonesian Commercial Jockey serta berbagai media di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.